Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu -na <coughs> Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyati a'amalina Man yahdihillah falamudhillah lah Wa min yudlil falahadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Allahumma rizukna ikhlasuddin al laka wal mutaba ahli rasulika Allahumma salli wa sallimu alaih mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa agar Allah menganugerahkan keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah berupa bermajlis ilmu syar'i apalagi ilmu tentang hak Allah yang terbesar yaitu at-tauhid maka semoga langkah kaki kita ke majelis ta'lim ini sampai selesainya acara daurah Semoga tercatat sebagai amal saleh memperberat timbangan amal saleh kita kelak di hari akhir Allahumma amin. Dan semoga Allah Taala jaga kita dari kesalahan pemahaman dalam memahami at-Tawhid dan memahami syariat Islam yang lainnya. Dan juga demikian semoga Allah Taala memudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya serta mendakwakannya dan bersabar di atas jalan untuk ilmu syar'i mengamalkannya dan mendakwahkannya Allahumma amin dan kita juga memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dikaruniai keistiqamahan di atas al-tawhid, at di atas al haq di atas al-islam, wal-iman dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bisa meraih Hisnul Khatimah Masuk surga tanpa hisap, tanpa azab, tanpa dihitung-hitung amalnya dan tanpa mendapatkan siksa sedikit pun, Itulah balasan yang tertinggi dari kelas Ahlul Tawheed yang dinamakan dengan Bentahkiq Al-Tawheed Yang insyaallah akan kita pelajari ciri khasnya pada babnya nanti insyaallah Baik, ikhwan billah wa akhwad fiddin, azan ya Allah wa iya wa iya pada kesempatan kali ini untuk mukaddimah sesi pertama akan saya gunakan untuk mukaddimah biasanya hari pertama hanya tiga bab adapun hari-hari setelahnya rata-rata empat -rata bab sehingga selesai Insyaallah ke-23 bab sehingga ketika kajian reguler nantinya pekanan antum dan antunna akan memulai dengan bab yang ke-24 yaitu bab tentang penjelasan tentang sihir. Adapun pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengambil muqaddimah sesi pertama, kemudian sesi, -sesi berikutnya bab 1, bab 2, bab 3. Baik, untuk muqaddimah akan saya bagi menjadi dua tahapan yang pertama tentang dakwah tauhid adalah Dakwah seluruh para Rasul alaihi wa sallatu Kunci dakwah mereka alaihi wa sallatu Kemudian mukadimah yang kedua adalah tentang resensi kita butauhid. Tak kenal maka tak sayang. Kita ada peribahasa seperti itu. Kalau kita tidak mengenal dengan baik apa itu kita butauhid bisa jadi kita kurang me merasakan ee, rasa butuh untuk mempelajari kitabu tawahid, tapi begitu kita kenal demikian ilmiahnya kitabu tawahid ini maka semoga kita bisa semakin membutuhkan mempelajari kitabu tawahid dan mengamalkannya baik yang pertama mengkoddimah pertama tentang dakwah tauhid adalah kunci dakwah para Rasul alimu salatu wassalam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan eee, sebelum saya lanjutkan saya sampaikan bahwa banyak dari apa yang saya sampaikan di daurah kitab tauhid dan juga daurah-daurah yang lainnya nantinya di sepanjang tahun akademik Mahat Ilmi mungkin nanti kita ketemu lagi dengan kasyusyuat atau dengan salah satu usul banyak yang saya sampaikan itu sudah saya tulis di muslim.or.id atau uh, ya di sana <tuh> itu Yang nanti akan saya, insyaallah, taala, materi per materi akan saya eh, cantumkan linknya di Facebook saya, insyaallah akan misalnya untuk hari esok maka ada eh, suplemen artikel silahkan baca linknya ini ini ini dan seterusnya seperti itu di Said Abu Qasya silahkan bisa disimak di sana nah termasuk yang akan saya sampaikan untuk Muqaddimah ini sudah saya tulis dengan dua judul serial artikel yang pertama beginilah para Rasul alim salatu Wasalam dalam menyelesaikan berbagai problem umatnya masing-masing dan juga demikian di serial artikel resensi kita butawahid ada beberapa seri tentang artikel tersebut baik tentang dakwah taufhid, ada pun uh, linknya di muslim.or.id. Dakwah taufhid adalah kunci dakwah para Rasul al Alaihi Wasallam. Ibn Qayyim rahimahillah telah ta menjelaskan, taufhid itu miftahu dakwah da da rusul Taufhid kunci dakwah para Rasul. Begitu jelas Ibn Qayyim rahimahillah telah. Memang demikian kenyataannya kalau kita perhatikan bagaimana dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut Dari sini dapat kita ketahui bahwa pada setiap umat itu diutus seorang rasul yang semua rasul utusan Allah tadi menyerukan inti ajaran Allah yang sama yaitu la ilaha illallah atau dalam bahasa lain aubudullah wa jatanibut tagut sembah Allah saja dan janganlah yaitu sesembahan selain Allah inilah makna la ila illallah kalimatul tawheed dengan demikian setiap Rasul inti ajarannya adalah at-tawhid pokok dan dasar ajarannya adalah at-tawhid itulah Allah yang terbesar dan berhentikanlah ayat-ayat Al-Quran yang lainnya sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 59 Lakat arsalanuhan ila kami fakaraya kami abdullah malakumin ilahino kairu. Sesungguhnya kami telah mengutus nabi nuh. Saya ulangi, sesungguhnya kami telah mengutus rasul nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian selainnya. Rasul pertama yang Allah utus di muka bumi ini Nuh alaihissalam. Dakwahnya apa? Dakwahnya adalah, oh betul Allah malakum min ilahin kairuh. Sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Ini makna la ilaha illallah sama dengan inti makna ayat yang tadi. Bagaimana dengan Rasul yang lain? Perhatikan firman Allah taala dalam surat Al-Araf ayat 65 wa ila aadin akhahum huda qala ya qaumi abdullahi ma lakum min ilahin ghairuh dan kami telah mengutus kepada kaum 'ad seorang eh, saudara mereka Hud ia berkata wahai kaumku sembahlah Allah sekali-kali tidak ada tuhan yang berhak disembah bagi kalian selain darinya intinya sama persis dengan apa yang disampaikan oleh nabi oleh rasul nuh alaihi padahal masanya juga demikian di dalam surah al-araf ayat 73 Allah taala mengutus kepada kaum samud rasulnya yaitu salih saya ulangi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum samud yaitu nabi Saleh ia berkata bagaimana di dalam ayat tersebut abudullah ma lakum min ilahin ghairuh sama sama ini juga demikian di dalam surah Al-Araf ayat 85 bagaimana Allah taala mengutus Nabi Syuaib kepada kaumnya juga menyerukan seruan yang sama sehingga sampai kemudian dijelaskan oleh Syekh Ramadhan hifdzallahu taala dalam kitabnya Sidur Beliau menyatakan dan demikianlah walaupun berbeda-beda umat mereka dan beraneka ragam problematika umat mereka, tetaplah dakwah tauhid adalah dakwah yang pokok. Masanya berbeda, problemnya berbeda. Sama saja apakah problem ini dihadapi oleh umat mereka masalah perekonomian. Sebagaimana problem penduduk Madian yang kepada penduduk Madian tadi diutus yaitu Nabi Syuaib. Itu ketika itu permasalahan yang eh, besar adalah permasalahan perekonomian. Hmm. Di antara permasalahan yang dihadapi oleh eh, Nabi Syuaib dan kaumnya. <coughs> Maka diselesaikan dengan inti ajaran Allah yaitu tauhid. Hmm. Itu yang mendasar, yang mendasar Bukan berarti tidak menyampaikan e, kalau e, di tengah-tengah masyarakat kita tidak menyampaikan ajaran tentang sholat, tentang puasa tidak demikian. Tetapi yang menjadi inti dan menjadi dasar dari ajaran agama Islam adalah at-tawhid. Atau problem akhlak, sebagaimana problem kaum Nabi Luth alisalam, tetaplah dakwah tawhid adalah dakwah yang pokok dan terpenting. Hmm. Dengan demikian tidaklah boleh pudar cahaya dakwah Tauhid yang diberkahi ini. Kapanpun juga. Jadi tidak di perkotaan, tidak di zaman modern, tidak di zaman dahulu. Semuanya butuh Tauhid. Untuk diajarkan dan untuk diulang-ulang kalaupun sudah diajarkan. Sehingga singkat kata Tauhid itu dakwah yang pertama. Sebelum ajaran syariat Islam sampaikan yang lainnya. Nanti kita akan Dapatkan dalilnya insya Allah Dan dakwah yang paling utama Oleh karena itu di website saya GajianTauhid.com Saya beri uh, apa namanya uh, Semboyan setelah judul web Dakwah Tauhid, dakwah yang pertama Dan paling utama Baik Ikhwan wa akhfadfirullah rahmani wa rahma'kumullah Kemudian mari kita Perhatikan bagaimana dakwah utusan Allah yang paling mulia yaitu Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Rabi Al-Madakhili rahimallahu taala dalam kitabnya Manhajul Manhajul Anbiya fi Da'wah adapun dalam as-sunnah maka terdapat dalil yang banyak yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka dakwahnya dengan tauhid. Membuka ya dakwahnya dengan tauhid. Jadi yang pertama menutup dakwahnya pun dengan tauhid lanjut beliau. Dan selang masa di antara keduanya, di antara pembukaan dan penutupan dakwah tadi, beliau pun Mendakwakan tauhid sepanjang hidupnya. Jadi enggak ada ceritanya khatam selesai belajar tauhid enggak belajar lagi. Terus belajar tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di awal, di tengah, di akhir dakwahnya kepada siapa? Kepada santri-santri terbaik. Yang dalam Al-Qur'an dipuji dengan kuntum khaira ummah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Orang-orang yang paling faham tentang tauhid di antara seluruh umat. Karena mereka adalah ada umat yang terbaik berdasarkan ayat tadi kuntum khaira ummah. Paling fahamnya Tauhid aja Diajar oleh Rasulullah SAW Disampaikan pelajaran Tauhid Enggak hanya di awal tawuhid, Di tengah juga, di akhir Dakwahnya beliau juga Ini penelitian, hasil penelitian Syekh Rabbi Terhadap As-Sunnah as <tuh> Jadi Rasulullah SAW Tidaklah pernah membiarkan Perbuatan menyekutukan Allah Dengan patung-patung Padahal beliau ketika itu masih sendirian Beliau pun tidak pernah meninggalkan dakwah tauhid, baik saat sedang hijrah, saat beliau telah berkuasa di Madinah, setelah Fathul Makkah, maupun saat-saat beliau jihad fi isabillillah. Begitu pula saat peristiwa bayat, janji setia yang syar'i, beliau salallahu alaihi wasallam pun mengambil bayat dari manusia di atas tauhid. Sampai-sampai Syekh Mubarak Al-Maili menjelaskan, dan inilah sirah beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah tersusun dan juga demikian hadis-hadis tentangnya yang sudah diteliti kesahihannya pun ada. Silakan cari, Anda akan mendapatkan benarnya apa yang kami nyatakan dan akan mendapatkan perincian dari apa yang kami ungkapkan secara global. Mukadimah pertama ini saya tutup dengan sebuah kisah singkat suatu saat di masa kekokohan tauhid dan kemuliaan Islam Saat itu kaum muslimin sudah jaya Di bawah pimpinan Rasulullah SAW Berkuasa yang kokoh Pernah suatu saat Rasulullah SAW mendapatkan kabar Bahwa ada patung yang disembah di sebuah rumah Yang dinamai dengan Nudhul Khulasah di Yaman Tentu jauh dengan pusat pemerintahan Rasulullah SAW di Arab Saudi ini di Yaman terjadi kesyirikan Beliau pun gelisah Rasulullah SAW yang jauh tempatnya dari tempat kesyirikan itu gelisah beliau dan sangat sedih hingga beliau mengutus pasukan untuk menumpasnya kisah ini terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim Coba renungkan dari kisah ini Kesyirikan tersebut terjadi di masa apa? Ketika Rasulullah SAW masih hidup Imam Ahlu Tauhid terbaik masih hidup Dan utusan Allah terbaik masih hidup Sosok utusan Allah yang terbaik Yang mendidik tauhid Masyarakat dengan pendidikan terbaik Masih hidup bagaimana lagi dengan kalau kesyirikan terjadi di zaman kita yang sedikit ulama sedikit orang yang belajar tawahid termasuknya kalau dilihat dari keseluruhan kaum muslimin termasuk yang sedikit belajar khusus tentang tawahid fokus belajar secara sistematis sedikit kok kemudian dikatakan zaman sekarang modern Bapak enggak perlulah bahas-bahas lagi tentang tawheed tentang kan cuman masalah apa enggak pakai jimat toh sekarang orang enggak percaya jimat sekarang zaman modern sekarang Masya Allah dulu saat jaya-jayanya Rasulullah salallahu Alaihi Wasallam kekuasanya kokoh maksudnya itu aja beliau Mendengar berita ada kesyirikan yang nunjau di sana, nirim pasukan untuk menumpas. Terjadi artinya kesyirikan di zaman beliau berkuasa, walaupun jauh di sana. Nah, apalagi di zaman kita yang sedikit ulama, sedikit orang ngaji tauhid dengan sistematis. Kemudian juga demikian. Kekesyirikan itu terjadi di masa-masa kokoh tauhid. Bagaimana kalau kekesyirikan itu terjadi zaman yang banyak kesyirikan? Ajaran tauhid tidak sesemarak dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga demikian kekesyirikan itu terjadi jauh dari pusat pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kekesyirikan terjadi di sebelah rumah kita? Di kampung kita? Jauh saja Rasulullah S.A.W. gelisah Nah Ini wa Jadi enggak pantas dikatakan Kita perkotaan Enggak percaya yang klinik-klinik tadi Ya akhi Kalau anda tahu tentang tauhid, tauhid itu luas cakupannya Dan syirik itu luas cakupannya. Syirik ada syirik dalam masalah Al-Uluhiyah, ada syirik dalam masalah ar rububiyah dalam masalah Al-Asma' wal-Sifat, dalam masalah dalam masalah ucapan dalam masalah perbuatan dalam masalah keyakinan ada syirik yang khafi samar ada syirik yang jali terang-terangan ada syirik dalam masalah hati ada syirik dalam masalah lahir ada, ada syirik uh, yang besar ada syirik yang kecil ada sarana-sarana menuju kesyirikan ada kesyirikannya itu sendiri ada syirik dalam masalah cinta ada syirik dalam masalah takut ada syirik dalam masalah harap bukan hanya syirik. Bu, bukan mak, uh, bukan apa? syirik itu sebatas meninggalkan makai jimat yang kategori syirik tersebut. Itu satu dari sekian banyak bentuk-bentuk kesyirikan. -bentuk satu tes saja ketika ada orang yang mengatakan dakwah tauhid belajar tauhid itu pelajaran anak SD. Mengenal qul huwallahu ahad. Allah itu Mahesa itu kan pelajaran adik-adik saya di SD di TK sudah enggak perlu lagi mahasiswa belajar tauhid atau orang perkotaan yang sudah percaya dengan teknologi canggih enggak percaya lagi kelene sudah enggak perlu lagi belajar tauhid ini perkataan orang yang tidak faham akan besarnya hak Allah akan luasnya makna tauhid akan luasnya cakupan syirik Kita tes orang yang mengatakan seperti itu. Coba bedakan antara cinta yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam yang kategori syirik akbar dengan cinta yang bukan demikian. Coba kita tes orang yang mengatakan jangan bela belajar tawhid lagi. Takut yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam yang kategori sampai menyembah dengan takut yang taubi, yang biasa, yang enggak. Syirik kalau ditujukan kepada selain Allah Harap dan seterusnya Coba Baru tiga pertanyaan saja atau dua pertanyaan saja mungkin sudah nggak bisa menjawab Apa do'afid, apa patokan, batasan dikatakan ini Takut yang syirik akbar, ini yang bukan Syirik akbar konsekuensinya melakukan pelakunya dari Islam, murtad karena kategori menyembah menyembah itu tidak hanya dengan anggota tubuh zahir tapi bisa dengan hati ada takut yang menyembah kategori ibadah maksudnya ada cinta yang kategori pelakunya dikatakan menyembah karena cinta yang ubudi ya cintanya yang ibadah ada harap yang kategori menyembah dan seterusnya maka kalau seorang mengatakan saya enggak syirik kok tapi ditanya pertanyaan-pertanyaan yang -pertanyaan, semisal tadi dia enggak bisa menjawab itu kalau bisa saya ibaratkan seperti kamu kanker enggak? Enggak. Ya lah, kanker itu apa? Enggak tahu saya. Lah, gimana? Kalau kena kemudian kamu enggak enggak sadar gimana? Karena enggak tahu kanker itu apa. Dia lagi bersin-bersin kemudian keluar apa? Keluar uh, ingus kita tanya kamu lagi flu ya enggak la nah, flu itu apa enggak tahu saya kamu syirik enggak masyarakat ini sudah enggak syirik la syirik itu apa apa perinciannya maka ikhwan fillah rahimani wa rahimatullah kitab tauhid ini adalah kitab yang di dalamnya diperinci apa itu tauhid dan diperinci apa itu syirik hmm? Maka, ikhwanillah rahimani warahmatullah bersyukurlah anda dipilih oleh Allah dari sekian ribuan mungkin, bahkan ratusan ribu atau mungkin jutaan manusia yang tidak mendapatkan kesempatan secara sistematis belajar apa itu tauhid dan belajar apa itu syirik. Nah, hanya saja yang perlu diingat-ingat. Kita di dalam beragama Islam harus menjauhi dua penyakit besar. Satu ifrot, dua tafrit. Ifrot melampaui batasan syariat. Tafrit mengurangi batasan syariat. Kalau melampaui batasan syariat adalah masalah syirik dan tauhid. Dalam masyarakat syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam Yang seperti ini kalau sampai melampaui batas maka bisa jadi teroris Bisa jadi terjerumus dalam pemahaman yang sesat Tetapi kalau teledor mengurangi dari batasan syariat seseorang bisa jadi melakukan perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dia merasa tidak berdosa bahkan bahkan merasa syirik yang dia lakukan tauhid maka dua-duanya harus dihindari dengan cara apa mengembalikan kepada pemahaman hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat yang terbaik yang langsung ngaji ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat radhiyallahu di dalam memahami ayat Al-Qur'an dan di dalam memahami al Hadis. jadi teroris itu hmm, tidak berkutiknya ketika diminta untuk mendatangkan membawakan bukti pemahaman kalian terhadap ayat itu ayatnya sama dengan yang dibaca oleh kaum muslimin yang lainnya tetapi mengapa mereka terprosok jauh dalam kesehatan seperti itu jawabannya mereka tidak menggunakan pemahaman as-salafus santri-santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat Al-Qur'an tentang hadis dan kalau salah langsung dibenarkan pemahamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Mempraktekan Al-Qur'an dan Al hadis jangan lupa berselawat maka hasilnya mereka karena enggak menggunakan pemahaman para sahabat tabiin tabiin mereka sesat dan menyesatkan maka paling kelabakan mereka kalau ditanya kamu membawakan ayat itu untuk mengkafirkan kaum muslimin meledakkan mereka mengalirkan darah mereka kamu membawakan ayat itu taib hati coba datangkan sebutkan kepada kami Siapakah dari para sahabat yang punya pemahaman seperti kamu? Karena ayat itu diturunkan di zaman sahabat. Di antara mereka tahu malam atau siang sebuah ayat turun, dan mereka langsung ngaji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap tentang tafsir dari ayat tersebut. Kalau seluruh sahabat gak punya tafsiran seperti tafsiran kalian. Sedangkan tafsiran kalian bertentangan dengan tafsiran mereka Pasti kalian yang salah Karena para sahabat ini dipuji oleh Allah kuntum khaira ummah Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat Dalam hal apa? Tidak lain dan tidak bukan dalam dua hal Ilmu dan amal Ilmu syarihnya Dan pengamal kebaikan mereka itu dari sisi itu, bukan dari sisi kekayaan, kekuatan tentara. Intinya bukan di situ. Itu mengikuti saja. Mereka dipuji karena pemahaman mereka terhadap agama Islam ini benar dan karena pengamalannya pun juga benar. <tuh> Baik, mukaddimah yang kedua tentang resensi kitab tauhid. <tuh> <tuh> Nama kitab ini agak panjang, tapi benar-benar menunjukkan tentang apakah itu tauhid. Kitab tauhid Alladhi huwa hakul Allah al Kitab tauhid yang itu adalah hak Allah atas hambanya. Kita ini sedang bermajelis ilmu belajar tentang hak Allah atas diri kita, bahkan hak yang terbesar. Kita ini sedang belajar perintah Allah yang terbesar. Karena tauhid adalah perintah Allah yang terbesar. Sebentar lagi kita akan belajar di dalam bab satu. Maka majelis ini adalah majelis kalau kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk majelis yang paling mulianya ibadah yang paling mulianya, termasuk ibadah yang paling mulianya. Karena mempelajari apa? Ya, hak Allah yang terbesar. Ajaran Allah yang terbesar, perintah Allah yang terbesar. <tuh> Baik. Kemudian penulis kitab ini adalah Al-Imam Al-Lamah Al-Mujaddid. Lidinillah Syekhul Islam Abu Ali Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala Nama beliau adalah Muhammad Seorang ulama yang lahir di daerah al pada Tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah Dengan umur 91 tahun tanpa uh, berpanjang kata karena materi uh, cukup banyak saya langsung kepada sosok beliau adalah sosok penasehat yang menasihati manusia dengan sebenar-benar nasihat dengan menjelaskan tauhid uh, dengan menjelaskan tentang syirik dan macam-macamnya dengan menjelaskan tentang hal-hal <kuh> yang mengurangi dan merusak totalitas tauhid seorang dan hal-hal yang menyempurnakan Tawahid seseorang Atau Hal-hal yang menyebabkan Tawahid seseorang itu sah Itu beliau ajarkan Dan juga demikian nah, Beliau ini juga memiliki tulisan Tentang masalah fikih Artinya beliau bukan hanya Faham tentang masalah Tawahid Namun juga ilmu syar'i yang lainnya dan beliau digelari oleh ulama adalah ulama yang mujadid, pembaharu. Maksudnya pembaharu agama Islam dengan makna sebagaimana disampaikan oleh Syaikhul Fauzan adalah menghilangkan dan memerangi kotoran yang mengotori ajaran agama Islam berupa khurafat, kesyirikan, kebidahan Itu maksud membaharui. Jadi menjelaskan Islam yang murni dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Dan kitab tauhid adalah termasuk kitab karya beliau yang paling terbaik. Sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Al-Fauzan fi Ta'ala, salah seorang ulama senior di zaman ini. Gak kita belajar bukan hanya perintah yang terbesar, tapi dengan kitab yang termasuk terbaik. Nah, ini kan benar-benar kita terdorong untuk mempelajarinya dengan baik. <tuh> Adapun kitab tawhid ini, syekh penulis mengkhususkan pada pembahasan tawhid jenis al uluhiyah. Karena tauhid jenis inilah yang karena jenis tauhid jenis inilah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam agama Islam dan menyebabkan ia selamat dari azab Allah. Tauhid inilah merupakan tujuan diutusnya para rasul alaihi wassalam, sekaligus tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah serta merupakan jenis tauhid yang diselisih oleh kaum musyrikin pada setiap zaman dan tempat. Itu rahasianya. Kok dipilih Kitab Tawhid ini sebagai eh, Kitab eh, apa? Kitab Tawhid ini inti dan mayoritasnya berisikan Tawhidul Ulul Padahal Tawhid ada tiga macam. Tetapi yang menjadi fokus pembahasan adalah Tawhidul Ulul karena inti perentangan Rasulullah SAW dengan kaum Mushrikin adalah masalah eh, terkait dengan perkara Tawhidul Ulul dan juga demikian karena tawhid jenis inilah yang menyebabkan seorang masuk ke dalam agama Islam dan tawhid jenis inilah tuju menjadi tujuan diutusnya para rasul alaihi musallatu wassalam dan diturunkannya kitab-kitab Allah artinya untuk apa para rasul Allah diutus para rasul Allah wassalam, diutus tujuannya untuk menyampaikan tauhidul uluhiyah agar manusia menyembah Allah saja tidak menyekutukannya Mengapa kitab Al-Qur'an atau Taurat dan yang lainnya diturunkan oleh Allah supaya manusia menyembah Allah saja tidak menyekutukannya itu namanya tauhidul uluhiyah Baik Kemudian tentang keistimewaan kitab tauhid. Banyak keistimewaan tentang kitab tauhid ini. Di antaranya yang pertama, isi kitab tauhid ini bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Shalih. Oleh karena itu coba perhatikan, dalam kitab tauhid sedikit sekali penulis berbicara. Yang ada adalah menyampaikan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah Kemudian kalaupun menukilkan ucapan Jarang beliau ucap ucapan sendiri ditulis di disitu Tetapi apa? Berkata As-salafusoleh disebutkan Ini pelajaran besar kepada pembaca Agar memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Saleh, Sahabat Tabiin dan Tabiut Nabiin, Sahabat muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Tabiin muridnya Sahabat, dan Tabiut Tabiin muridnya siapa? Tabiin. Maka, masya Allah, ini sesungguhnya isyarat, ya, isyarat. Bahwa Apa yang ditulis oleh beliau ini Sekedar menukilkan dalil Dan menukilkan pemahaman As-salafu soleh terhadap dalil Ada pesan yang tersirat di dalamnya Kok setiap bab Hanya isinya dalil Kemudian pemahaman As-salafu soleh terhadap dalil Baru disimpulkan oleh penulis Pada faedah-faedah berupa masail, karena setiap ada masalah-masalah, yaitu faedah-faedah faedah pertama, faedah kedua, faedah ketiga nah itu baru ucapan siapa? ucapan sheikh ibaratnya sekedar menyimpulkan saja dari pemahaman asalafus soleh terhadap dalil banyak yang disebutkan tentang ucapan asalafus soleh disana tafsiran as asalafus Nah, kenapa asalafus soleh? yang dipilih karena hmm, sebagaimana telah kita ketahui bagaimana dalil tentang keutamaan hmm, Assalamualaikum ini hmm, selain ayat tentang eh, yang saya sebut selain ayat yang saya sebutkan tadi bagaimana dari ayat tersebut difahami bahwa sahabat adalah umat yang terbaik dan juga demikian dari dalil Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni sebaik-baik manusia adalah qurunku thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum kemudian yang sesudah mereka kemudian yang sudah mereka ini hadis ini ya, ada dalam Al Bukhari dan Muslim sebaik-baik manusia tuh kan dalam hal apa sebaik-baik manusia ilmu dan amal ilmu syar'i dan amal saleh Allah memuji para sahabat dengan kuntum khaira ummah Kalian sebaik-baik umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabat dengan khairun nas dalam hadis ini. Sebaik-baik manusia karni kurunku yaitu para sahabat. Thummaladina yallunahum kemudian orang yang sudah mereka tabiin, murid-murid sahabat. Thummaladina yallunahum kemudian orang yang sudah mereka tabi tabiin. Selama manusia itu memahami Islam dengan pemahaman tiga, tiga kelompok tiga kelompok manusia yang terbaik ini maka selamat insyaallah ta'ala selamat kembalikan ke sana kalau kita memahami Al-Quran kok kemudian berselisih dengan teman kita yang satu membawa aliran sesat ayatnya padahal sama kembalikan. Ayo kita kembalikan ya kepada pemahaman asalafusaleh. As Bagaimana Abu Bakar As Siddiq menafsirkan ayat ini? Bagaimana Umar bin Al-Khattab menafsirkan ayat ini? Bagaimana Uthman bin Affan menafsirkan ayat ini? Bagaimana Ali bin, bin, bin Abi Talib menafsirkan ayat ini? Ini rata-rata kelompok yang sesat itu jatuhnya di sini. Ketika diminta. Untuk membawakan bukti mana ada riwayat yang sahih, sahabat memahami pemahaman ayat ini seperti pemahaman kalian. Nggak mampu mereka. Hah? ya. Loh, mana Ustaz, Dari mana kita bisa tahu ucapan-ucapan mereka itu? Alhamdulillah para ulama sudah menulis. Kalau itu berupa tafsir Al-Qur'an ada dalam tafsir Bil-Ma'thur. Karena tafsir itu dalam ilmu usul tafsir terbagi dua. Tafsir al-Ma'thur dengan tafsir Bil-Ijtihad Bil-Rak'il Mahmud Tafsir al-Ma'thur -ma itu tafsir dengan riwayat Penukulan-penukulan riwayat Contohnya Yang termasuk paling terlengkap adalah tafsir At-Tawbari yang mungkin ter terdiri jadi Tiga an jilid, empat an jilid Oleh karena itu Beliau pantas digelari dengan imam ahli tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Banyak di sana nukilkan ucapan-ucapan sahabat ahli tafsir dalam mami ayat. Nah ini. <tuh> Baik. Ikhaman billah, akhwatuddin rahiman wa rahimakumullah. Itu keistimewaan pertama. Banyak disebutkan tentang Selain dalil dan apa Masing-masing kitab Masing-masing bab Tentu disebutkan dalilnya Kemudian setelah itu banyak disebutkan apa Pemahaman as-salafusoleh Isyarat kepada pembaca ini bukan Ajaran Tawa Saya sebagai penulis Saya sekedar menukilkan Seolah-olah penulis Memberi informasi Seperti itu kepada pembaca jadi salah kalau dikatakan ini ajaran Wahabi, ini ajaran ini, ini ajaran ini. Saya sekedar menukilkan, gitu, dan menyimpulkan di mana di akhir berupa masail-masail faida-faida. Baik. keutamaan kedua, semua hadis di dalam kitab ini minimalnya sahih, maknanya. Secara umum, jika ditinjau dari inti pembahasan meski ada yang tidak sahih derajatnya. Jadi yang ketinggalan mencatat nanti insyaallah eh, kalau antum ah, mengikuti Facebook saya akan saya tunjukkan link-linknya insyaallah taala. <tuh> Maksudnya apa? Ketailah bahwa hadis-hadis yang beliau bawakan dalam kitab ini terbagi menjadi dua, sahih atau hasan derajatnya. Dan sahih maknanya. Itu kelompok pertama. Jadi hadis yang bisa dibawakan sebagai dalil itu kalau derajatnya sahih atau hasan. Itu menurut istilah ulama zaman sekarang. Kalau ulama-ulama dahulu sahih dan hasan itu cukup dikelompokkan jadi satu saja sahih. Itu aja. Jadi bahasa ulama dahulu kalau sahih itu mencakup sahih dan hasan. Sahih atau hasan. Pokoknya yang bi bisa dibawakan sebagai sah dibawakan sebagai dalil. Begitu. Nah, isi kitab ini kalau bukan sahih ya hasan derajatnya dan sahih maknanya, maknanya. Itu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua, isi dari isi kitab ini, eh, isi dari kitab ini adalah hadis yang tidak sahih dan tidak hasan derajatnya. Tapi sahih maknanya, lafadznya tidak sahih dan tidak hasan derajatnya. Maksudnya bagaimana tuh? Gak boleh kita menyandarkan ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena gak bisa dibuktikan secara valid ini sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dikelari tidak sahih tidak hasan, doaif atau yang lainnya. Maka itu nggak boleh kita katakan itu sabda Rasulullah SAW. Hakikatnya nggak boleh kita katakan beliau bersabda dengan hadis tersebut karena taif atau yang ya, semisal itu yang nggak boleh kita katakan bahwasanya itu sabda Rasulullah SAW. Tetapi apakah setiap ucapan selain sabda Rasulullah SAW pasti salah maknanya? Ucapan kita ini pasti salah Boleh karena itu dikatakan Enggak sohi hadithnya tapi sohi maknanya Mengapa demikian karena sesuai dengan kaidah umum dalam syariat islam Sesuai dengan dalil yang lainnya Yang sahih gitu. Nah, Kitab ini telah diteliti Oleh ulama dan disimpulkan Bahwa semua hadith dalam kitab ini Minimalnya sohi maknanya secara umum yaitu ditinjau dari sisi inti pembahasan meski tidak sahih derajatnya. Kemudian keistimewaan ketiga isi kitab ini mencakup mayoritas bab, -bab besar dalam Tauratul Ilyah. Jadi kalau dikalkulasi bab, -bab besar dalam Tauratul Ilyah misalnya jumlahnya seribu maka 900 sekian misalnya itu dibahas dalam kitab ini isi kitab ini mayorita, berisikan apa, mayoritas bab-bab besar dalam tawahidul uluhiyah dalam disiplin ilmu tawahidul uluhiyah maka sangat membutuhkan kita untuk mempelajari semoga Allah mudahkan Allah amin kemudian Kesimpanan berikutnya, metode penulisan kitab tauhid ini disamakan dengan Sahihul Bukhari. Kitab paling sahih sudah Kitabullah sudah Al-Quran, Sahihul Bukhari. Metode penulisan kitab tauhid ini disamakan dengan metode penulisan dalam kitab tersahih sudah Kitabullah, Sahihul Bukhari. mengapa demikian? karena secara umum disebutkan setiap bab pada setiap bab ayat dan yaitu dalil dan sesudahnya adalah tafsir dari dalil yang dibawakan dengan penukilan diantara apa namanya asal as fusalah sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh alimah Bukhari dalam kitab sehi Kemudian puji e, keistimewaan berikutnya, belum pernah ada kitab yang mendahului kitab tauhid ini dalam hal metode penulisan. Sebelum ditulisnya kitab tauhid ini, belum didapatkan karya ulama sebelum Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala ini hmm, kitab yang metode penulisannya dalam masalah tauhidul uluhiyah seperti kitab tauhid ini. Bukan berarti materi tentang tauhid enggak pernah ada ulama yang mengajarkan sebelumnya. Enggak. Bukankah ini dakwah seluruh para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada karya ilmiah yang metode penulisannya sesistematis ini dengan ciri khas seperti yang ada dalam Kitab Tawahid ini itu belum pernah Dapatkan sebelum ditulisnya kitab ini Kemudian keistimewaan berikutnya, banyak ulama yang mensyarahnya Yang menjelaskannya Baik dengan penjelasan panjang maupun penjelasan yang singkat Banyak Ini isyarat apa ini Seleksi ilmiah Dari kurun ke kurun pendadaran bukan hanya sejam dua jam tetapi dari abad ke abad. Kalau Anda ujian kan skripsi mungkin ujiannya hanya sejam dua jam. Itu pun pakai revisi-revisi balik lagi balik lagi. Tetapi ujian skripsi kitab tauhid ini diuji dari masa ke masa. Diteliti oleh para ulama dari abad ke abad dari generasi generasi yang ada bukan kritikan demi kritikan tapi yang ada adalah syarah demi syarah. Penjelasan demi penjelasan oleh ulama yang datang sesudahnya menjelaskan kandungan kitab tauhid. Ini berarti mengandung pengakuan ilmiah. Pengakuan ilmiah melebihi dari pengakuan disarankan skripsi ini untuk dicetak. Melebihi seperti itu. Melebih dari itu Karena ibarat Sebuah kesepakatan ulama Dari abad ke abad Sepakat untuk mensyarah Sudah ada syarah kitab ini Masih muncul syarah kitab Syarah ini Sama-sama mensyarah Menjelaskan kitab utahid Tapi beda ulama Keluar tulisan baru Syarah kitab utahid Berjudul begini muncul baru lagi dan seterusnya. Seandainya banyak kesesatan kitab ini sudah diperingatkan oleh para ulama dari dulu. Sudah dikritik dari dahulu. Baik. Kita masuk dalam Isi dari kitab putawahid Yang pertama Adalah Metode penjudulan Dalam bab ini Model penjudulan dalam bab ini Ada umum ada khusus kalau umum adalah model penjudulan yang mencakup kelompok bab yang menunjukkan fonis hukum umum. Jadi penjudulan versi umum ini maksudnya adalah kalau ada fonis hukum yang umum dalam bab itu belum memperinci kalau ini begini, kalau ini begitu, kalau keadaan begini hukumnya ini kalau tapi secara umum saja seperti bab maja afirruqaw waddamain, bab yang ke delapan penjelasan tentang hukum rukyah dan tamimah itu model penjudulan umum ini berbeda dengan Bab yang ketujuh, bab sebelumnya. Bab minasyirki, bab termasuk kesyirikan, memakai jimat gelang, sesuatu yang melingkar, gelang, atau barang yang melingkar, terkait dengan syirik yang masuk kategori syirik ini dikatakan minasyriki fonisnya secara khusus disebut syirik ada perbedaan dengan fonis penjudulan umum tadi tidak menyebutkan secara spesifik spesifik hukumnya syirik atau bukan hanya mengatakan bab majah afiruqawat tamim. Penjelasan tentang hukum rukyah dan tamim. Mengapa? Karena ada perinciannya. Ada rukyah yang syirik, ada rukyah yang disyariatkan. Seperti itu. Maka tidak langsung mengatakan minas termasuk kesyirikan rukyah, enggak. Karena rukyah itu macam-macam. Adapun kalau memakai Jimat gelang Dari benda-benda yang sepele seperti akar bahar Atau seperti apalah Jadikan jimat Ake okay, dan misalnya Satu yang melingkar di tangan Ini Hukumnya Cuma satu yaitu syirik Haram Kategori syirik gitu. Kemudian berikutnya Klasifikasi bab saya tutup sesi yang pertama ini dengan klasifikasi bab. untuk mengetahui metodologi ilmiah yang dipakai oleh penulis dalam kitab ini, perlu diketahui bahwa jumlah untuk mengetahui metodologi ilmiah tersebut, mari kita mempelajari karakteristik dalam pengklasifikasian bab saya awali dengan yaitu jumlah bab dalam kitab ini sekitar 67 bab. Jadi dalam kitab ini terdapat 67 bab. Hal ini menunjukkan demikian rincinya. Dan 67 bab ini intinya satu sebetulnya. Intinya satu. Yaitu menjelaskan tentang La ilaha illallah Itu inti dari Ditulisnya kitab ini Isi dari kitab ini Menjelaskan tentang la ilaha illallah Atau dengan kalimat lain Menjelaskan tentang tauhid secara detail Yang ada dalam rukun Isbat, penetapan pada illallah dalam kalimat la ilaha dan menjelaskan syirik secara detail yang terkandung dalam yang uh, dinafikan pada kalimat la ilaha yaitu rukun nafi ditiadakan. Jadi jika Anda ingin tahu syahadat seorang muslim asyhadu an la itu tafsiran detailnya apa? Belajar kitab ini 67 bab. Jadi tahu-tahu itu dalam masalah ucapan contohnya apa saja Dalam masalah keyakinan contohnya apa saja Syirik itu dalam masalah ucapan apa saja Dalam masalah keyakinan apa saja Dalam masalah perbuatan apa saja Syirik yang samar itu contohnya apa Syirik yang terang itu contohnya apa Syirik dalam uluya itu contohnya apa Jika anda ingin tahu itu, belajar ini Dengan detail Kalau anda berada di hadapan orang-orang musyrikin yang menyembah patung, menyembah uh, Nyai Roro menyembah uh, Sing Baurekso, menyembah dan yang lainnya. Kemudian Anda katakan, "Mari kita menyembah Allah saja, tidak menyembah selainnya, jangan menyembah selainnya. La ilaha illallah." Nggih? Nggih, akan setuju. Mengapa dakwah Anda global? Mereka enggak paham rinciannya kayak apa? Kemungkinan besar mereka akan setuju. Tetapi begitu Anda rinci, la ilaha itu rinciannya tinggalkan jimat di tangan Anda, tinggalkan keris-keris yang kayak diyakini bertuah, tinggalkan budaya-budaya yang dilestarikan dan diuri-uri yang dalamnya ada syirik, tinggal wah, udah hilang sandal Anda setelah ceramah, bisa jadi untung kalau sekedar hilang. Eh? Oh baru faham namanya la ilah illallah itu seperti itu Maka perhatikan huh? Ketika orang musyrikin zaman dahulu Diajak untuk bersaksi la ilah illallah Karena saking fahamnya konsekuensi la ilah illallah itu harus meninggalkan syirik dalam segala macam bentuknya Maka mereka menolak terang-terangan Bagaimana jawaban mereka? Ajaal al-Allah Taala Wahida, inna hada la shayun ajab. Dalam Al-Quran seperti itu terang-terangan mereka. Apakah Dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu satu saja? Ini ada satu perkara yang mengherankan, sungguh-sungguh perkara yang mengherankan. Intinya seperti itu. Kalau faham tawhid serinci, syirik serinci, baru ketahuan siapa yang menerima. Islam ini dan siapa yang menolak. Perhatikan coba, konon kabarnya kita pu Tawhid ini setelah ditulis, ini kan dakwah Tawhid yang tafsiliyah. Jadi dakwah Tawhid ada dua, dakwah Tawhid yang ijmaliah global dan dakwah Tawhid yang tafsiliyah perinci. Kalau global ya mengajarkan anak-anak mereka -anak kulhwallah wahad, bahwa Allah itu esa. Dan bahkan mungkin kalau di kurikulum kita Pendidikan agama Islam Mungkin banyak yang global masian Coba diingat-ingat pelajaran agama Islam di eh, TK, SD, SMP Bahkan mungkin dua SKS di semester pertama Anda itu Rinci enggak? Hmm? Tentang tawhid Nah ini Global Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperinci pelajaran tauhid. memperinci. Kalau global saja banyak yang setuju. Tapi kalau diperinci mulai ketahuan. Siapa yang setuju, siapa yang enggak. Konon kabarnya setelah kita put tauhid, ini kan dakwah perincian dari la ilaha illallah. Ini kemudian ditulis, muncul subat-subat, penentangan, kritikan dan seterusnya. Sehingga ditulislah kitab Kashfu asyubhat menghilangkan syubhat syubat tadi membantah syubhat syubat tadi kapan ditulisnya setelah ini ditulis maka cocoknya memang setelah daurah ini terus daurah kasyubhat berarti itu lho kan kita menghormati wali kamu mau melecehkan wali apa kita itu bisa ta religius ini dalam rangka untuk menghormati wali-wali Alusul al jemaah itu menghormati wali-wali Allah. Ya kita katakan wahai bapak Bahawa dalam beragama Islam itu dihindari dua yaitu ifrat melampaui batasan syariat dan tafrid mengurangi batasan syariat. Kita mendudukkan hak wali Allah ulama sesuai dengan kedudukannya dalam syariat, tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Kita tidak melecehkan, menghina tapi kita tidak mengkultuskan, menuhankan. Itu. Mari kita kembali ke dalil dan pemahaman sahabat Rasulullah Anhul terhadap dalil. Nah seperti itu munculkan sifat berarti eh, Muncul sifat. Oh pengajian itu enggak menyukai wali-wali Allah oh, salah salah yang seperti itu kita hanya mendudukkan sesuatu sesuai dengan batasan syariat, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi batasan. Sesuai dengan dalil dan pemahaman yang benar terhadap dalil. Kemudian adapun klasifikasi dari bab kitab tauhid ini terbagi menjadi dua klasifikasi besar. Yang pertama, 6 bab mukadimah. Dan yang kedua dari bab ke-7 sampai ke bab ke-67 itu bab isi. Bab tentang perincian tafsir la ilaha illallah. Bab tentang memperinci la ilaha ilah, ilaha itu bagaimana rinciannya dan illallah itu bagaimana rinciannya bab yang di dalamnya diperinci tauhid secara detail dan syirik secara detail. Saudara itu, adapun bab pertama ini isinya apa? Kok dikatakan mukaddimah? Dikatakan mukaddimah karena memang menghantarkan seseorang untuk mencintai tauhid, semakin mencintai tauhid Semakin menghargai tauhid dengan harga yang tertinggi, semakin mendudukan tauhid dengan kedudukan yang teragung, semakin diantarkan oleh penulis, ini cerdiknya penulis ya, sebelum mengajarkan tentang syirik, sehingga menghantam kebiasaan-kebiasaan keluarganya keluarga pembaca misalnya yang selama ini sudah mengakar padahal itu syirik hakikatnya hmm? sebelum seperti itu dihantarkan secara api dalam 6 bab yang pertama ini supaya pembaca itu semakin cinta tauhid, semakin menghargai tauhid semakin apa, mengagungkan tauhid, semakin apa semakin sadar rasa butuhnya yang demikian besar untuk faham tauhid Dengan diajari enam hal ini Yang pertama Yaitu Tentang hukum dan kedudukan Tauhid Itu isi bab pertama Hukum dan kedudukan Tauhid Bahwa Tauhid itu hukumnya wajib Dan kedudukannya demikian tingginya Yang kedua tentang keutamaan Tauhid Dan peleburannya terhadap dosa Kalau kedudukannya tinggi, kalau hukumnya wajib, apa yang saya dapatkan? Kalau saya berhasil melaksanakan taufik, pertanyaan ini terjawab pada bab yang kedua bahwa dosa Anda dijanjikan dilebur kalau Anda bertauhid dengan baik. Kemudian bab yang ketiga semakin diiming-imingi seseorang untuk bertauhid oleh penulis karena bab ketiga ini menjelaskan tentang puncak pahala yang didapatkan oleh ahli tauhid yang sempurna yaitu apa baman haqiqat tauhid dakhulul jannah bigairi hisab wala adab bab orang yang menyempurnakan tauhid akan masuk surga tanpa dihitung-hitung amalannya kamu dulu begini begini begini kamu dulu begini tanpa hisap Wala azab dan tanpa disiksa. Tidak pernah merasakan siksa sedikitpun. Siapa yang tidak ingin seperti ini? Ya. Bukankah kita sudah banyak mendalimi, mungkin ya, sudah banyak mendalimi teman-teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Bukankah perbuatan kita banyak menelantarkan ibadah ini ibadah yang wajib ini ibadah wajib itu misalnya. Nah, dengan bertawhid secara sempurna masuk surga tanpa hisab tanpa ada. Bagaimana untuk bisa seperti itu nantikan pada episode yang selanjutnya insyaallah pada bab yang ketiga nanti. Bab yang keempat. Begitu pembawa dibawa secara grafik memuncak, memuncak, memuncak, memuncak keinginannya untuk bertawahid. Kemudian rasa harap yang tinggi tadi diimbangi dengan rasa takut sehingga rasa harapnya itu tidak sampai melampaui batas. Kalau direm dengan rasa takut yaitu apa? Al-khawf mirasyir. Takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahwa tipe orang yang sempurna tauhidnya itu pasti ciri khasnya di dalam hatinya ada takut terhadap terjerumus dalam kesyirikan. Tipe seorang yang ilmu tauhidnya itu tinggi dan amalan tauhidnya juga tinggi itu pasti ciri khasnya adalah dia takut terhadap disirikan bukan sebaliknya semakin khatam kitab salah satu usul kitab tauhid kasu subhat kitab ini dan itu semakin merasa aman dari riyah semakin merasa aman dari syirik ini dan itu tidak kemudian yang berikutnya yang kelima dan keenam bab tentang berdakwah menyampaikan tauhid jika anda sudah berhasil menjadi orang yang mengesahkan Allah, relakah anda? Tidak gelisahkah anda? Tidak galaukah anda? Kalau melihat lingkungan sekitar enggak faham tawhid, lingkungan sekitar melakukan kesyirikan enggak takutkah adab Allah yang merata? Ter, mengenai orang yang melakukan kesyirikan Maupun mengenai orang yang bertauhid Tapi diam saja Tidak mengingkari kesyirikan di masyarakatnya Maka orang yang ingin sempurna tawhidnya Yang ciri khasnya adalah takut terjumlah dalam kesyirikan Maka diantara ciri khas berikutnya Dia suka mendakwai orang lain Mengajak orang lain Mari bareng-bareng masuk surga Tanpa hisab tanpa adab dia gak ingin masuk surga sendirian Terakhir Dari penghujung muqaddimah Adalah Bab tafsir tawhid Wasyahada La ilaha illallah Secara Apa Lebih kepada global Atau muqaddimah dari terberinci baru pada bab 7 8 9 itu rincian tafsir la ilaha illallah rincian la ilaha illallah oleh karena itu di akhir bab yang ke-6 sebelum bab yang ke-7 penulis mengatakan wasyarhu hadi terjemah min al-abwab dalam matan kitab tauhid ada itu di akhir bab yang ke-6 sebelum masuk bab yang ke-7 beliau mengatakan wa syarhu hadhih ma ba'daha al-abwab dan penjelasan terperinci dari tema bab yang ke-6 ini yaitu tentang la lailalallah tafsir la lailalallah terdapat dalam bab-bab setelahnya 7 8 9 sampai 67 itu rincian yaitu tafsir secara terperinci dari la lailalallah tauhid itu rinciannya apa syirik itu rinciannya apa lah ini namanya revolusi mental yang mendasar dan hakiki itu ya seperti ini, duduk seperti ini bagaimana para rasul Allah alaihissalam mencontohkan revolusi mental atau revolusi yang lainnya perbaikan masyarakat yang mendasar dan fundamental Yaitu seperti tadi sudah saya sampaikan di awal-awal Mereka mendakwahkan Tauhid Tauhid sebagai yang pertama dan yang paling utama Dan terus-menerus disampaikan sepanjang hidup Rasulullah SAW Sampai nanti kita akan dapatkan uh, di uh, kitab ini Bagaimana lima hari sebelum Rasulullah SAW wafat Masih menyampaikan pelajaran Tauhid Masyaallah, sahih hadisnya. Maksudnya bukan dayif. Lima hari sebelum meninggal ini, berarti mananya pak? Para sahabat kan sudah hatam. Oh, sudah lima hari lagi meninggal. Sudah hatam itu tu pelajaran tauhid. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi masih diajari tauhid, masih ngaji. Saya sudah khatang kita ke Tauhid Tidak perlu mengulang Tidak Sebagaimana Syaikh bin Baz juga mempraktekkan hal ini Begitu selesai beliau Belajaran uh, Fathul Majid Kalau tidak salah ingat beliau mengulangi Kembali dari awal Dan seterusnya Karena Tauhid itu kan keyakinan Di antara isinya Dan bahkan isi yang Paling mendasarnya Kalau keyakinan itu butuh diulang moso hmm. iklan yang jorok saja sehari diulang bisa berkali-kali agar pemirsa percaya produknya istimewa sehingga membeli sampai yakin hmm. itu diulang berkali-kali hmm. bagaimana lagi dengan alhaq Bagaimana dengan hak Allah yang terbesar, <coughs> ya butuh diulang berkali-kali, mengokoh, mengokoh, mengokoh. Semoga kita menutup apa uh, hidup kita dengan mengucapkan la ilaha illallah allahumma amin. Husnul khatimah. Sisi pertama biasanya Sembilan dua satu setengah jam lagi ya. Ayo. Kita masuk ke dalam. Kita mulai eh, dengan mohon taufik dari Allah. Bab yang pertama yaitu apa? Gita Butawahid Begitu penjudulan bab yang pertama Bab yang pertama ini, ikhwani wa khafatillah rahimani wa rahimakumullah, ada keunikan dibandingkan dengan bab-bab yang lainnya. Seluruh bab-bab yang lainnya diawali dengan kata babu demikian dan demikian, baru judul bab disebutkan. Nah pada bab yang pertama ini disebutkan kita buta hid, tidak ada kata babnya. Oleh karena itu Ada yang mengatakan jumlah kitab Tauhid Jumlah bab dalam kitab Tauhid ini Hanya 66 bab Tapi yang benar 67 bab Bagi yang menyatakan 66 bab Bab pertama tidak dimasukkan sebagai Bab Kalau gak salah ingat seperti itu Pertimbangan mengatakan 66 Tetapi yang benar 67 bab Karena yang pertama ini juga bab yang pertama ini juga bab <tuh> Apa alasan ilmiahnya <tuh> Yang pertama dari ucapan penulis Dalam kitab yang lain Yang bisa disimpulkan dari ucapan tersebut bahwasanya Bab yang pertama Dalam kitab utah ini adalah Dihitung sebagai sebuah bab Kemudian Yang kedua dari karakteristik nya sama dengan bab-bab yang lain. Ada dalil, kemudian ada apa namanya, ada Quran ada sunnah ada asunah yang disebutkan, ada masail, ada faidah-faidah setelahnya. Karakteristiknya, karakteristiknya sama dengan bab-bab yang lain. Kemudian juga ditinjau dari berikutnya, dari kontennya, dari isinya itu memang cocok disebutkan di awal karena memang tentang hukum dan kedudukan tauhid hukum tauhid dan kedudukannya jadi kalau mau diganti dengan kalimat lain kita buat tauhid ini pada bab judul bab pertama ini maka hmm, bisa berupa kalimat seperti ini Bab hukum tauhid wa manzilatuhu Bab hukum tauhid dan kedudukannya Baik Aqudd billahi rahmani wa rahima Qulinnallahu ikhwanuddin rahiman wa rahimakumullah Kata At-Tawheed Sedikit kita berbicara tentang makna At-Tawheed Dan Syirik at Adalah Definisinya adalah Definisi penting ya jadi kita berusaha mempelajari kitab ini secara taksili, secara taksili, secara taksili itu mendasar dan sistematis. Bertingkat-tingkat urutannya, setelah ini belajar ini, setelah ini belajar ini dan seterusnya ada tingkatan-tingkatannya. Dan mendasar yaitu hal-hal dasar dibekali, berupa apa? Definisi, kaidah, kemudian pembagian belajar yang taksil itu seperti itu enggak mudah bikin definisi itu ikhwan ulama mencermati deli-deli kemudian menyusun dengan kalimat yang mudah dihafal dan singkat padat itu sulit itu kita tinggal menerima saja tapi prosesnya untuk membuat definisi itu sulit jadi sekali lagi definisi itu bukan urusan sekedar hafalan mungkin kita dulu belajar ilmu-ilmu sosial di SD SMP itu lebih kepada hafalan tetapi kalau dalam ilmu-ilmu syari definisi itu sangat penting sekali. Karena kalimat definisi itu sifatnya definitif. Apa kalimat definitif itu? Jami' mani' Itu tugas ulama' berat, tugas berat ulama' ketika membuat definisi itu Memilih kalimat yang jami' mani' Jami' itu universal mencakup seluruh anggota himpunan dari yang sedang didefinisikan, kata yang sedang didefinisikan. Dan manik mane itu memagari, memberi batasan-batasan. Yang keluar, yang keluar, yang di luar enggak bisa masuk. Yang masuk dalam anggota himpunannya enggak bisa keluar. Dipagari. Oh, itu sulit sekali itu. Sehingga ketika kalian diberi saya bacakan eh Definisi Tauhid adalah catat rat, rat Ini gak gampang bikin definisi seperti ini. Dan kalian insya Allah akan terbantu besar sekali untuk bisa memahami apa tos itu. itu. Kenapa sih kok dikatakan cinta yang bentuk seperti ini dikatakan syirik menyembah selain Allah. Oh ada korelasi dengan definisi syirik. Begitu. Jadi benar-benar belajar yang tak syirik itu menguasai betul definisi, menguasai betul kaidah dan batasan-batasan sebuah istilah atau sebuah pembahasan dan menguasai betul-betul apa pembagian. Kalau begini maka hukumnya begini. Ngalap berkah misalnya. Kalau baru sebatas begini maka syirik kecil. Gak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau keadaannya seperti ini maka sampai Syirik besar mengeluarkan pakunya dari Islam Maka jimat Ake hmm, Kalau kalau Hanya sebagai aksesoris Tidak masalah namanya Ake Tapi kalau sudah menjadi jimat hmm, Ini yang jadi masalah Maka jimat Ake ini juga ada Batasannya kalau seperti ini syirik kecil Tidak sampai murtad Keluar dari agama Islam Tapi kalau seperti ini syirik besar Murtad keluar dari agama Islam Hakikatnya dia tidak pantas dikatakan Muslim. Cuman sekali lagi jangan kemudian melampaui batasan syari. Perbedaan kita dengan teroris adalah di dalam memfonis hmm? hukum kafir itu terbagi dua. Ini yang tidak didapatkan pada dunia teroris ini. Bahwa kita lulusan al-jamaah membedakan antara fonis hukum kafir uh, yaitu apa muayyan tunjuk hidung dengan yang bukan mm adapun yang bukan adalah penjelasan peraturan Barang siapa yang begini maka murtad Barang siapa yang begini maka keluar dari agama Islam Barang siapa yang begini itu namanya sedang menjelaskan hukum Islam tidak sedang memfonis orang tertentu Karena untuk memfonis orang tertentu itu butuh terpenuhi syarat Dan butuh hilang penghalang-penghalangnya Ini yang tidak dimiliki oleh teroris Tidak setiap orang yang melakukan kesyirikan akbar, si A melakukan pasti dia dihukumi kafir. Tetapi kita katakan perbuatannya mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orangnya, tunggu dulu, terpenuhi syarat enggak dan hilang penghalangnya enggak. Barangkali barangkali dia enggak tahu. Dan menyangka bahkan apa yang dilakukan itu adalah bagian dari ajaran agama Islam. Maka dikatakan wisata Religio dan seterusnya ini dan itu, mungkin dapatnya dari pak yai nya seperti itu. Nyangka ini, ini ajaran agama Islam. Nah, enggak bisa dong orang seperti ini dikafirkan. Dia enggak tahu, enggak tahu. Seperti itu. Nah, ini yang anu yang perlu. Makanya setiap sekali saya mengatakan mana yang syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad itu maksudnya apa? Menjelaskan hu, hukum Tidak tunjuk hidung Menjelaskan hukum Dan saya yakin-yakinnya yakin, Di setiap agama ada Hal-hal yang mengeluarkan pelakunya Dari agama mereka masing-masing Setiap agama non-islam Ada Coba Logis kah Kalau ada agama A dari agama non-Islam kemudian Tuhannya B. Kemudian ada kasus seorang yang mengaku beragama A tadi yang Tuhannya B itu itu mencela Tuhannya. Masihkah kemudian dikatakan dia beragama itu? Wong mencela agama A dan mencela Tuhannya yaitu B. Marah enggak kira-kira? Marah. Mengeluarkan gak kamu Bukan beragama dengan agama kami Kita kira-kira akan mengatakan seperti itu gak mereka Iya Karena dicelah-celah Tuhannya Diejek, dihina Agamanya dilecehkan Jadi tetap ada setiap agama Itu tetap ada batasan-batasannya Kapan dikatakan masuk Kapan dikatakan keluar Seperti itu Oleh karena itu dalam Islam juga begitu Kalau mencela Allah sudah keluar dari agama Islam mencela Rasulullah SAW sudah keluar dari agama Islam Menginjak Musafal Quran Sudah keluar dari agama Islam Begitu Itu bicara peraturan Hukum ajaran agama Islam Belum berbicara orangnya Tetapi kalau ada tetangganya Nginjak Musafal Quran Tunggu dulu terpenuhi syarat dan hilang penghalangnya enggak Bisa jadi enggak sengaja Buru-buru Mustafa apa cucunya dibuka di lantai, kemudian diburu-buru pergi ke pasar, terus terinjak. Cover gak jelas tidak, gak sengaja. Nah, ini ada syarat dan ada apa peng penghalang seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Maka setiap kali pembahasan tentang syirik, terutama Akbar yang melakukan pelakunya di Islam, itu pikiran kita jangan sibuk dengan pengkafiran. Pikiran kita adalah sibuk dengan memikirkan hadis At-Taib Kamal Ladam Balahu hadis yang sahih ini. Seorang yang bertobat seperti orang yang tidak pernah berdosa. Sudah urusan kita adalah bertobat selesai sudah perkara. Sudah seperti tidak berdosa saja. Sudah yang dulu-dulu. Sekarang saya sudah bertobat. Saya sudah tahu bahasanya dulu saya melakukan kesyirikan, bahkan mungkin akbar. Sekarang bertobat sudah selesai urusan. Bapak kita, ibu kita juga begitu. Atau keluarga kita begitu tahu kalau oh ternyata keluarga saya masih melakukan kesyirikan di telefon, difahamkan, faham, selesai, tinggalkan, tobat sudah selesai urusan. Kesibukan kita adalah mendakwai, bukan sibuk mengka mengkafirkan. Hmm. Karena butuh apa uh, ilmu tersendiri. Kita serahkan kepada para ulama. Tidak setiap orang bisa mengkaf uh, mem memahami apakah sudah terrealisir syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Kesibukan kita adalah menyebarkan rahmat kasih sayang, rahmat alil alamin, mengedukasi mencerahkan, memberi pencerahan, memberitahu ini salah, ini syirik, ini dibenci oleh Allah. Mari kita taubat Itu kesibukan kita baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Itu maksud kedatangan kita di majelis ilmu ini ini. Jadi mulai besok atau mulai sekarang kita niatkan duduk di sini itu siap-siap mengoreksi -siap diri sendiri itu yang pertama oh ini hadisnya oh saya salah ini ya sudah taubat selesai masalah mana hadisnya lagi coba mana saya koncei saya kuliti apa aib diri sendiri gitu nah, karena namanya taubat itu terrelasi dengan enam syarat ikhlas mencari itu Allah kemudian menyesal iya ya salah dulu saya pernah mengucapkan ucapan kesyirikan seperti ini dulu sewaktu SMP saya sudah balik ketika itu atau eh, kemudian yang ketiga setelah menyesal apa yaitu <tuh> meninggalkan dosa itu seketika itu juga begitu tahu ini syirik ya udah dulu saya pernah melakukan atau ketika dia melakukan langsung diberitahu dia tinggalkan ketika itu kemudian yang ketiga apa eh, yang berikutnya yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulangi selain kali saya nggak mau mengulangi kapok sudah saya kemudian dua syarat yang terakhir syarat waktu sebelum nyawa sampai tenggorokan walaupun masih hidup Sakratul maut masih hidup ini nyawa sampai tenggorokan siapa taubat gak diterima taubatnya mumpung belum nyawa sampai tenggorokan, belum sakaratul maut taubat sekarang dan sakaratul maut itu kan tipis orang belum sempat berdiri sudah meninggal yang berdiri belum sempat berjalan sudah meninggal yang berjalan belum sempat sampai rumah sudah meninggal tipis, maka wajib langsung bertaubat kemudian yang terakhir sebelum matahari sampai sebelum matahari terbit dari barat kalau sudah terbit dari barat walaupun masih ada orang-orang yang hidup dia bertobat sudah berjuang Hai taubatnya itu. itu perhatian kita seperti itu jadi kita berangkat ke sini saya pribadi dan antum antum antunna semuanya mengkoreksi diri masing-masing apa yang belum benar dibenarkan apa yang sudah benar ditingkatkan Tauhidnya semakin meningkat nantinya baik definisi Tauhid wa <tuh> sudah 39 ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang istirahat sebentar